Tempat ini masih sama Terbuat dari rindu dan kebersamaan kita Kak, itu kan bola aku Oh, ini bola kamu Iya Kita Kita yang sama-sama jadi asin hari ini. singsa iki wis rane rangkul pasiyo wes ratati sici tapi kuwi sing